Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwasku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang makharijul huruf. Dan pembahasan kali ini kita akan membahas tentang makhraj yang keempat dari makhraj global. Asyafatan Asyafatan artinya dua bibir Pada makhrod ini Pada makhrod asyafatan Ada dua dan Untuk empat huruf Ada dua makhrod Untuk empat huruf Artinya ada dua makhrod secara terperinci Untuk empat huruf Adapun pun makhrod yang pertama Untuk huruf fa makhraj yang pertama untuk huruf fa di manakah keluarnya huruf fa huruf keluar dari bibir bawah bagian dalam ya bibir bawah bagian dalam pada posisi menempel pada dua gigi seri atas pada posisi menempel pada dua gigi seri atas dan perlu diperhatikan Untuk huruf fa ini bibir bagian atas tidak boleh menempel dengan bibir bawah. Sekali lagi bibir bagian atas tidak boleh menempel pada bibir bagian bawah. Perhatikan fa, fi, fu, f, fa, fi, fu, f. Kalau menempelkan bibir atas dengan bibir bawah maka akan keluar huruf pa, pi. up dan itu merupakan kesalahan. Yang kedua untuk huruf b, mim dan wau sekali lagi makroh yang kedua dari makroh asyafatan adalah untuk huruf b, mim dan wau. Makroh yang kedua ini adalah pertemuan antara dua bibir. bibir yang atas dan bibir yang bawah. Ada proses di sini ada proses penutupan dua bibir. Ya. Untuk huruf ba dan mim. <tuh> Jadi untuk huruf ba dan mim ada proses penutupan dua bibir. Ya. ba bi bu ab ma mi mu am ya adapun huruf waw adapun huruf waw ketika kita mengucapkannya maka kedua bibir dimonyongkan ke depan dengan membuka sedikit celah ya wa wi wu au wa wi ku atau kemudian terakhir dari makhraj yang kelima yakni makhraj al-khayshum. Al-khayshum artinya pangkal hidung. Al-khayshum artinya pangkal hidung. Ya. Dari makhraj ini keluar seluruh bunyi atau suara gunnah. Dan suara atau bunyi gunnah itu itu keluar dari dua huruf mim dan nun, nun dan mim, ya atau mim dan nun atau nun dan mim, ya jadi <coughs> keluar dari pangkal hidung. Wallahu a'alam. Ini yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته